Buati sama siang Ya, ya itu ya. pengalaman saya juga terjadi seperti itu、uh, Ketika saya ditilang Di daerah、uh, Samping Duta Merlin Ternyata berkasnya pada waktunya n g g a k ada Terpaksa、uh, disuruh anggil ke tempat Polda Akhirnya orang saya、uh, Terpaksa membayar ke polisi、hmm. Tanpa d i s i d a n g Itu pengalaman saya yang menunggu Jam-jam di pengadilan Ternyata data tidak ada Ya itu aja pak Ya, terima kasih Bu Wati untuk kopi i n ya. Halo. Halo. Ya, s a k a n p a p a n d i Iya, saya punya pengalaman juga yang sama ya. Jadi saya coba m e n g h i n dari d e n g a n harapan bisa mengikuti sidang yang sesungguhnya gitu. Tapi sesampainya disono, sesuanya y a m sembilan. Ternyata Hakimnya baru datang jam sebelas. Kalau saya punya tunggu, ternyata Hakimnya waktunya dijatah. Jadi belum sampai perkas sidang semua selesai. Hakim sudah meninggalkan tempat Akhirnya ujung-ujungnya saya Kembali mengurusnya dengan Orang-orang -orang, apa Mungkin calok di pengadilan gitu ya Jadi ya saya kapot juga akhirnya gitu Jadi saya pikir lebih baik damai di tempat aja Beres k a y a k hemat waktu hemat biaya juga gitu Itulah Pak Ya Pak t o t s i l a k a n Pak Toto、uh, Saya pernah pengalaman juga hampir sama Pak ya Cuma ini karena saya k e t a l e b i h p a g Itu i di dimana pengurusan kilangnya jadi lebih cepat Pak Saya antri Karena saya dapat urutan nomor dua. Cuma jadi permasalahannya, hakimnya datangnya siang, Pak, jam sebelah. Jadi uang, uang waktu benar-benar s -benar u k u p panjang. Tapi yang saya coba, saya hadirkan sendiri tanpa ada uang apapun i t u Pak. Oke, mungkin cukup i t u Pak. Ya, terima kasih, Pak Toto. Nanti ya, 391.60. Pak r u d i selamat sore. Selamat sore. Ya, silahkan, Pak r u d i Nah, itu mau.、Wow. Dan memang sengaja di Indonesia ini kan dibikin abu-abu. Nah, segalanya dibikin abu-abu. Ya, Jadi sebagai contoh, tidak boleh belok kiri, itu peraturannya juga m a s i h ngambang. Jadi kalau kita mau benar, di sini disengaja dipersulit banyak, banyak masalah. Makanya saya kadang-kadang mendingan kita tidak benar dan tidak mematuhi bayar pajak. Bayar pajak juga kita, saya sudah pernah bayar pajak、uh, パジャマは知ってるみたいに言うと、インドネシア、パジャマ、コロシー、パラパタ、デバスコロシー、パラパタ、キャマ、デバスコロシー、ディズナバカンビシ o ー。 どうもありがとうございました。 Apalagi kan orang-orang d i b e r e d a di masyarakat bilang Kalau apapun kita lapor polisi Kita hilang kambing, lapor polisi Nanti kita bisa hilang sapi Begitu aja Bu, terima kasih、okay. Baik, Pak Roy lagi, selamat sore Pak Roy Ya, selamat sore s i l a k a n Ya, kalau begitu caranya itu kan seperti dikondisikan、hmm. Ya, toh, memang masyarakat yang dalam hal ini salah ya Jadinya kan jadi malas kalau dengan kondisi yang seperti itu untuk kedepannya Punya、Harus、pengalaman yang pengen, sama? Ya, kalau kita pengen、e, menerapkan satu sistem yang bagus di negara ini Mestinya polisi dan pihak-pihak yang terkait dalam rangka、e, pengurusan itu Mestinya membuat satu sistem yang simpel kepada para pengurusnya gitu Lalu、hmm. itu bisa mungkin terwujud ya、hmm. gitu Nah, hmm. Bukan mempersulit gitu seolah Kalau mempersulit jadinya nanti ya orang yang kenyarpun juga Pasti juga akan Pengennya dibantu Nah kalau dibantu ya itu kan memberikan satu celah Terhadap adanya Manipulasi uang disitu gitu Bang、hmm. Nah itu g i r a g i r a gambarnya i、hmm. saja Mbak, terima kasih Terima kasih Mbak Roy Bapak Lantip, selamat sore Selamat sore Bu ya Gimana Pak Lantip? Ya saya pernah menanyakan ini kepada ahli hukum Sebenarnya Kalau kita tahu informasinya i Terus-terus saya lupa yang mana Polisi itu selalu pegang dua surat hilang Satu merah, satu hijau Kalau kita mengaku Salah Maka kita n g g a k pakai sidang Tapi langsung bayar Biasanya jauh lebih murah daripada、uh, Tentang a k e s a l a t n y a apa ya Tapi lebih murah daripada kita sidang Kita capek, buang bensin, buang waktu Dan segala macam Dan apabila kita n g g a k n g a k u salah maka kita harus ikut sidang jadi sebaiknya ngaku salah aja jadi lebih itu tinggal kita bayar lewat bank selesai itu saja terima kasih、hmm. baik selamat malam pak Sulaiman malam silakan pak、uh, sebenarnya salah satu bahasa salah s a t b a c a itu bukan sesuatu yang aneh lagi itu merupakan hal yang、uh, biasa ya lum a h gitu malahan kalau kita Uh, mendengarkan itu dikasih kemudahan karena ngurus sendiri itu kita yang merasa aneh、itu. nah sekarang pertanyaannya lagi itu sebenarnya siapa yang harus memberikan tanggapan Kalau menurut saya yang menitanggapan itu sebenarnya ya pihak pemerintahan, pihak polisi, kenapa tidak ada perubahan sama sekali sampai hari ini. Dan selalu manis-manis a j a di depan-depannya tetapi di belakang n y a itu selalu banyak masalah yang merugikan warga negara yang t a a t t a a t peraturan-peraturan begini、hmm. jadi saran saya kalau bisa ya benar-benar lah kalau kita mau m e r a k u k a n sesuatu perubahan itu kita harus melakukan restrukturisasi yang menyeluruh kepada semua aparat-aparat pemerintah, terima kasih terima kasih kembali Pak Suleman selamat malam Pak Indra s i l a k a n komentarnya Bapak i Ya, yang pasti pertama-tama mental daripada para jaksa atau para polis d e c i l a n Itu harus dibenahi mungkin gak hanya persyaratan sebagai jaksa atau, atau pegawai negeri di pengadilan Tapi、e, juga mentalnya itu perlu d i d i d i h Untuk yang kedua, mungkin kita bisa t e r a p k a n cara seperti d luar negeri Seperti kalau dibilang itu di luar negeri kita dapat b a g i a n Nah, ketika tagihan itu, seperti tagihan-tagihan telepon ke salah s e l u o r a n kalau kita nggak tahu ya, baru dipanggil ke pengadilan, berbeda-beda di sidang. Saya rasa itu mungkin bisa d i p e s a t u k o l u s i yang baik untuk negara Indonesia i n g d i semua lini, baik di seluruh a h n kepolisian, kejaksaan, ke pengadilan, namun d e n a n a s i l a i n n y a terima kasih. <tuh> terima kasih, Pak Indra. Saya beralih ke p a r o n a l Selamat malam. Selamat malam. Nanti akan kehilangan. Selamat a l a m e n g a k perlu s i c i l karena kita kan t i d a k mungkin. n g g a、e, k mungkin bisa menang begitu Karena kalau d i b i l a n u d a h pasti bahwa kita ini Salah Yaitu pas, e a pas lapu merah p e r h e t i s e b a r a n g a n Atau、apa. Kecuali kalau kecelakaan Itu baru disidang Kalau cuma salah-salah Langsung putusin ini Langsung kita terus-terti Langsung aja beres sudah ya,、okay. Terima kasih Selamat malam Pak Rudy a y a バイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何のバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバイクは何だバは Pak Condro itu katanya untuk memperpanjang sid itu 60 ribu, tetapi setelah pelaksanaan itu r p 110 ribu, itu yang terjadi. Terima kasih Pak.